biar saya tuh kelihatan ganteng maaf ya saya akan baca surat Yusuf ayat sekian sampai sekian nah, itu bisa aja seseorang itu seperti itu biar saya selamat saya membaca surat ini ayat sekian sampai sekian atau satu surat habis kalau saya selamat biar saya tidak disantet saya menjad, membaca surat ini sampai surat ini gitu aja ya ini yang yang terbiasa ya saya sering ngamalin ini pak jangan apa? baca suratnya dulu jangan di, dikeluarkan suratnya hmm. jangan menceritakan surat kalau saya di sini sudah cerita di sini sudah saya mencoba mentang, menangkap Bahwa Ibu dengan langsung menjawab Padahal saya tadi cerita Jangan membicarakan sesuatu Berarti sebenarnya saya tanggap bahwa Ibu itu eh, Maaf ya maaf sekali hmm. Belum paham tentang apa yang saya ceritakan Makanya kalau saya cerita hmm. Mengamalkan hmm. saya pengen cakep nih Saya membaca maaf ya surat Yusuf ayat sekian sekian, sekian. Saya tahu isinya Tapi itu maaf, maaf ya saya jawab ya Itu Al-Quran itu bukan untuk menjadikan wajah kita cakep Bukan sebenarnya tapi diamalkan. Nah, ini salah satunya seperti itu. Jadi kalau mamanya uh, kita eh uh, umpamanya ingin selamat, enggak harus kita tuh membaca ayat dibaca berulang-ulang umpamanya atau membaca amalan tertentu dibaca ulang-ulang itu bukan seperti itu. Hanya cuma doa aja biasa. Ya Allah, aku mau bepergian ke Jakarta untuk datang ke Bengkel Hati, aku mohon. Mudah-mudah dengan amalku, engkau selamatkan diriku ya Allah, amin. Hanya itu selesai. Hanya itu. Nah, kalau ibu, oh enggak, kayaknya saya membaca ini, itu, ini, itu, nah ya sudah. Berarti itu sudah ketemu kuncinya. Ibu paham maksud saya? Ibu melakukan? Ya sudah, kayaknya ibu belum mengerti deh. Maaf Ustaz, beliau memang kebetulan mondok di salah satu uh, pondok pesantren yang uh, hafiz al-Quran, jadi. Oh gitu. Hmm. Ya alhamdulillah hmm. sebenarnya. Hmm. Makanya di sini uh, saya menceritakan tentang sesuatu kalau membaca Qur'annya itu Lillahi ta'ala insyaallah enggak akan terjadi seperti itu semutan di seluruh tubuh itu enggak terjadi. Karena ada teman saya untuk menghafal Al-Qur'an dulu saya enggak perlu cerita namanya. Dulu beliau disuruh menghafal beberapa maaf ya ini maaf nih teman saya maaf nih saya cerita Tapi saya gak cerita Disuruh membaca beberapa suplikan ayat dan diulang-ulang dengan memakai puasa Habis itu memang beliau saya atungi jempol hafal Quran Nah ini mirip Tapi saya tidak tahu mudah-mudahan saya salah nih mudah-mudahan saya salah ya Tapi kuncinya pada waktu ibu membaca Al-Quran cobalah niatnya hanya di lahi ta'ala itu aja kalau ibu insya Allah mampu, ini nih, ini semutan seluruh badan itu akan hilang. Atau mamanya ibu ingin sembuh, benar? Benar nih, serius? Serius ya. Saya mau tanya ibu bayin ya. Serius lillahi ta'ala mau sembuh? Insya Allah. Insya Allah ya. ya. Yang sekarang dirasakan semutan mana? Tangan ya, oke. Saya mau tanya, ibu bayin. Namanya aslinya siapa? Bayin. Bayin gitu ya. Ibu bayin... Pagi ini kita di Masjid Anida TPI Ibu ingin sekali sembuh dari semutan yang ada di seluruh tubuh Betul? Betul Lillahi ta'ala Insya Allah Amin Saya mengajak Ikror Kalaupun ada Ini ceritanya Ibu ya Kalaupun ada Sesuatu amalan Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul maukah amalan tersebut itu hilang karena Allah saya hanya cuma bertanya begitu Now. mau Allah Ta'ala Insya Allah Alhamdulillah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ibu saya hanya cuma memohon bacalah Al-Quran niatnya di Allah Ta'ala hanya itu aja. sekarang pertanyaan saya mudah-mudahan ini sudah bereaksi sih ya Amin Ibu Amputannya yang tadi di tangan mulai berkurang atau sudah mulai kelihatan hasilnya? Ada berubah mulai berkurang. Ya. Mulai agak berkurang, kurang, kurang, kurang. Kalau sudah kelihatan enggak langsung cerita. Oh, kayaknya sudah berkurang nah, begitu. Yang... Begitu gimana? Abdullah enggak berkurang saya. Oh, kan? Berarti di sini ada amalan ibu, saya enggak pen... enggak mau cerita amalan ini apa, ya enggak perlu kita cerita. Yang sebenarnya tidak ada tuntunan di dalam sunnah yang ibu lakukan Dan pada waktu ibu ikrar dengan saya, saya mengaminkan yeah. Saya mencoba dengan tulus mengaminkan Sehingga disinilah akhirnya siapa yang kelihatan serius Dan ada amalan yang tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasulullah itu akan dirontokkan oleh Allah Ta'ala. Makanya sekarang sudah mulai tidak semutan Paham Ibu? Nah sebenarnya kuncinya satu. Ibu senang membaca Quran. Saya juga. Kan begitu ya? Iya. Cuma satu. Kalau baca Quran niatnya lillahi ta'ala. Hanya itu aja. Insya Allah ini semutan seluruh badan. Insya Allah nanti hilang ya. Nanti kalau Ibu ingin ngobrol. Nanti pada waktu of air deh. Insya Allah saya mencoba menerangkan. Kalau di sini kayaknya ada yang kurang... Kurang etis saya sampaikan saya minta maaf. Ya, ya. Paham ya bu? Paham paham. Sudah berkurang? Agak berkurang. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Terima kasih Bu Ain. Sudah 20 tahun. Iya, sabar ya, Bu. 20 tahun. Kiki. Kayak gitu ya. terima kasih Mbain dan juga dari uh, majelis uh, muslimat MUI NU ya. NU. Ya, terima kasih Ibu. Dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saudara kita akan break sejenak. Hmm. Dan setelah ini kami masih menantikan telepon dan juga ada cerita-cerita lain yang bisa kita dengarkan Untuk itu jangan kemana-mana, bengkel hati akan kembali saat lagi Pemirsa, acara Bengkel Hati ini disiarkan secara langsung dari Masjid Anida TPI Dan acaranya terbuka untuk siapapun Anda yang mau hadir di sini, kami persilahkan Bengkel Hati ada setiap hari Minggu dan juga hari Senin Dimulai dari jam setengah lima pagi Dan sekarang saya mau memberikan kesempatan buat jamaah yang sudah hadir Nah, itu dia Keuntungannya kalau hadir di sini, bisa nanya langsung ya kan Kalau tidak bisa di saat on air, nanti pada saat off air bisa langsung bertanya sekarang saya mau uh, kasih kesempatan untuk yang dari uh, Alfalah Ciamis Untuk bertanya, ada? silakan Ibu, namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh e, Nama saya Ibu Hajah EN EN Hilali Fauziah Dari pengajian BKMM ke Desa Alfalah, Desa Sanding taman kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Desa Alfalah? Mas BKM M Al Falah. Oh, BK. Kecamatan Panjalu, Desa Saning Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Cianjur. Ulang <tuh> lagi boleh, <banget>. Bu. <tuh> ini kalau kalau ulangan di mana itu? HPU ya, tadi Ibu udah dua aja ini jago ini. <tuh> Makasih. Silakan Ibu en. Ini Ustadz saya punya teman kebetulan dia ikut e, Teman saya ini punya anak e, sudah dewasa malah hampir menikah Tetapi tiba-tiba anak ibu ini e, mengalami depresi berat gitu yang, yang anak ibu sama teman ini sama enggak kira-kira Apa ini temannya ini ibu berdiri Oh. anak-anak temen-anak ini <tuh> kan bingung kan ibu aja yang cerita bingung apalagi saya yang dengerin bingung, bingung, bingung. <tuh> <tuh> ya, ya. Diri, iya iya iya bingung ya bingung nggak apa-apa silakan Bu. tenang ya. santai cerita ya tapi jangan panjang-panjang ceritanya -panjang, mengalami depresi berat eh, sudah menderita hampir 5 tahun yang 2 tahun terakhir ini ke, ke ituannya lebih berat gitu dirasakannya. Oh, di tahun ini. Iya. Tetapi so, cuma kepada keluarga gitu. Inginnya marah begitu atau apa gitulah. Itu gara-garanya mau nikah enggak jadi atau gimana itu? Enggak enggak jadi itu menikah mah kan sudah menikah. Gitu. Sudah menikah enggak jadi. Sudah jari. menikah uh -huh. datang penyakit itu depresi berat. Tapi depre, apa, inginnya marah-marah Tetapi sama keluarga saja Yang sama orang lain tidak Sama suaminya? Marah-marah tidak? -marah Anak. Anaknya laki-laki Laki-laki oh. anaknya Eh, uh, Maksudnya sama istrinya marah-marah? Si. Marah-marah Sama istrinya sakit sama istrinya lain marah-marah enggak Bu Sama ibo rama gitu Apa urusannya Pak Ustaz kok serius Ini itu sebenarnya udah pura-pura bodoh <laughs> tadi Sama istrinya marah-marah sama istrong lain marah-marah enggak Si orang lain main dimarahin bisa di sih kata suaminya pertanyaan yang yang jawab bukan mas Oh ya, da, iya iya iya. Sebenarnya Mama. kan jawabannya ke ibu. Kalau sama istrinya marah-marah pak Ustad, tapi sama istrinya lain kok enggak ya. No ini kan beda ini. Berada. Pasti bapak-bapak harus -bapak ketawa. sama sama kayak saya. Makalain juga Ustadzah begitu lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu. Maksudnya ini Ustad sama ibunya gitu, sama oh, saudara-saudaranya, sama, sama istrinya gitu. Oh gitu. Tetapi kalau lagi baik maengga, cuma lagi kambuh begitu. <laughs> itu dulu. Oh gitu marahnya gimana bu? Marahnya itu banteng, mukul apa? Gitu. Banteng, pukul-pukul kayak -pukul, itu apa? Mukul-mukul. Hampir mau menceki katanya gitu. Mencekik siapa? Ayahnya. ayahnya. Ibu dicekik. Ayahnya. Oh ayahnya, ayahnya, ayahnya. Kenapa? kan jadi apa keluarganya merasa ketakutan gitu, oh, terus gitu. ingin solusinya bagaimana? Iya iya iya iya iya. Sebentar, ya. ya. saya kalau solusi langsung ini ikut pusing ya. <laughs> jadi ini sehat atau sakit sebenarnya proses depresi depresinya seperti orang sakit gitu bu. Saya kalau penyakit ya, ya. kayak gini nih maaf maaf nih. Ini teman-teman kita juga yang dulu nih ini dulu teman kita ya. Ada yang dulu eman nih eman eman pojokan jalan. Ini biasanya di rumah juga sering malah kalau nggak ada uang. Nah ini apakah putra ibu dulu eman juga nih? Iya. Oh. Namanya Yusuf. Yusuf namanya Yusuf. Bukan. Jangan pakai nama. Ibu. Buk bukan eman maksudnya bocet namanya namanya Yusuf, bukan Eman <gurau> maksudnya bukan Eman lalu... bukan Eman, nama Eman, oke okay, saya jelaskan preman kita memang nyongin mulut kesini bilang Eman <gurau> gitu. kok namanya Yusuf <gurau> bukan Eman toh bukan Eman, namanya <gurau> Yusuf, <gurau> Yusuf. <gurau> aduh, ya Allah ya sudah gak apa-apa pagi ini kita kenyang intermeso ibu bilang intermeso padahal juga gak ngerti juga gak apa-apa kita sama-sama gak ngerti deh begini deh gak apa-apa ini pemirsa ada yang lucu ya saya bilang Emam maksud saya preman tapi ibu satunya lagi nggak mau salah bukan Emam namanya Yusuf aduh senyam senyam aduh ini kamera sampai nangis nangis sih ya, ya Insyaallah tidak apa-apa begini bu saya mau tanya putranya Mas Eman Yusuf ada di sini enggak? Yusuf, Yusuf Syarman. Ada di sini nggak. ya, Bu? Enggak ikut, enggak ikut. Oh, enggak ikut. Iya oh, ya, besok. <coughs> saya karena belum tahu ya beliau itu kenapa, saya enggak mau bilang bahwa maaf, maaf. Saya umpamanya ini maaf ya hilang ingatan, saya enggak mau. Saya harus melihat wajah dulu. Karena wajah yang memang benar-benar hilang ingatan tuh kelihatan biasanya kelihatan cuma di sini saya harus ketemu ya baru cuma satu hal apakah dulu Mas Eman Yusuf ini dulu <laughs> dulu pernah punya ilmu kali ya kali ya pernah dia cerita sama teman-temannya cari enggak, ilmu nggak tahu kan oh, nggak tahu, tahu nah, ya, ya makanya ibunya aja nggak tahu apalagi saya ya. Oke okay, bu, saya nanti mohon pada waktu ibu nanti silaturahim ke masjid Anida, iya. Mas uh, Yusuf bisa diajak. Nanti iya. saya bisa lihat apakah ini benar-benar hilang ingatan atau hanya cuma sekedar sekali-sekali kesurupan ilmunya kali ya. Iya mudah-mudahan waktu waktu di masjid Anida jangan kesurupan ya, Aduh. karena Lepon saya juga malasat. takut nggak ada security loh di sini pak ustad, <laughs> iya, iya. ya terus juga tapi intinya begini bu, iya. kalau ini boleh saya memberitahukan mas Yusuf ini sholatnya cukup uh, cukup apa namanya, hari 5 kali ini cukup apa namanya rajin, rajin. rajin. cukup rajin nggak bu? Rajin ayahnya mana teh Kurma ibu kurma, ibu, nan nan kurma, nan kurma. <tuk> kalau lagi normal katanya rajin, kalau oh, rajin, ya. kalau pas normal rajin. Ya ya. Kurnaun teh, aduh, iya saya saya lama-lama bisa berbahasa Sunda tapi kurnaun teh itu aja ya. Ibu <tuk> satu kalau bisa ini si Mas Yusup. Mulai sekarang habis solat, ya habis solat nih khususnya banyak memohon ampunan kepada Allah Taala terhadap apa yang beliau lakukan yang keluar dari syariat itu khusus khusus untuk Mas Yusup keluar dari syariat itu banyak dari mulai nanti dia bisa mencari ilmu yeah. amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul yeah. kan begitu ya yeah. termasuk tidak sesuai dengan syariat itu termasuk hobinya memang marahlah ini. Nah ya. itu mohon ampun kalau Mas Yusuf itu Selama beliau itu akhir balik sampai sekarang ini ya. Keluar dari syariat Mohon ampunan aja ya. Kemudian ibu sama bapak Saya ajak ibu e, Kalau habis sholat wajib Maupun sholat sunah tahajud Kalau bisa ibu mohonkan ampunan kesalahan Mas Yusuf Yang keluar dari syariat Islam Udah itu aja ya. Jadi gak usah panjang-panjang doanya hanya iya. itu aja ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan sebelum dibawa ke Mcid Anida ini bisa ya, sudah sembuh ya, alhamdulillah. Iya. Kalau sudah sembuh langsung kan enggak ketemu dengan saya lagi. <laughs> terima kasih Ustaz. Sama, Maaf kepada semua jemaah. Atas saya. Ya, terima kasih, Bu. Billahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau ada pertanyaan lagi buat Ustaz tapi di belakang sudah hush hush hush hush iklan iklan iklan iklan dia ya, pula tulus tulus iklan makanya nanti kita teruskan lagi ya, Pak Ustaz. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa di acara pengajian bengkel hati ini kita sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Karena Tuhan diceritakan dalam Al-Quran, siapapun yang mendapatkan rahmat ilahi senantiasa apapun doanya akan dikabulkan. Siapa yang nggak mau doa kita dikabulin? Iya kan? Pemirsa di rumah juga, sama-sama mari kita memanjakan doa kepada Allah SWT, dan sama-sama kita memohon agar senantiasa kita diberi kemudahan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Alsat, saya mohon untuk memimpin doa seperti biasa. Alhamdulillah jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa bengkel hati yang dirahmati oleh Allah Amin. Amin Marilah di akhir acara ini kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan tulus Dan sudah banyak cerita bahawa kita itu sebenarnya banyak sekali masih menjalankan kesalahan-kesalahan Baik yang tidak kita sengaja maupun kita sengaja Marilah kita mohon kepada Allah Ta'ala ampunan khususnya Agar Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita Amin, Amin. Dan mudah-mudahan Allah menghijabah doa kita Amin. Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi wa syahbihi ajna'in Amin Ya Allah Ya Ghaffar Amin. Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa umatmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah kami mohon kepadaMu ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai hamba-hambaMu. Ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar daripada ya Allah. Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, kepada istri kami. Kepada anak-anak kami, Amin. kepada saudara-saudara kami, Amin. kepada teman-teman kami, kepada umatmu makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini, Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapanMu, Ya Allah. Amin. Dosa kepada ibu dan ayah kami.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 Ya Allah, Alhamdulillah kau telah banyak memberikan nikmat dan rizki kepada kami. Amin. Ya Allah, jika kami banyak sekali musibah dan sakit yang ada pada badan kami, amin. kami mohon ampunan kepadamu, ya Ghaffar. Dan kami mohon agar kau berkenan mengambil musibah yang ada pada diri kami amin. dan juga menyembuhkan penyakit kami, ya Allah. Amin. amin. Ya Allah jika diantara anak-anak kami sakit karena perbuatan kami orang tuanya yang salah di hadapan Ya Allah amin. Ampuni dosa-dosa kami amin. Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami Ya Allah amin. ya salam, Agar kami sekeluarga lebih sujud kepada-Mu Ya Allah amin. Amin. Ya Allah kami mohon kepada-Mu Ya Allah Jika kami sering sekali melakukan kesalahan dan dosa Ampuni kami Ya Gopar Jauhkan kami dari godaan syaitan yang kau kutub, ya Allah Jauhkanlah kami dari amarah dan kejengkelan dia dalam hati kami, ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh Dekatkan kami dengan kesabaranmu, ya Allah, amin. amin Ya Allah, ya Razak Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan toyub di muka bumi ini, ya Allah, amin Agar hati kami tenang dan tentram, Ya Allah Dan sebagian kami berikan di jalan, Ya Allah Amin, Amin. Ya Allah kami mohon kepadamu, Ya Allah Agar engkau senantiasa Memberikan petunjuk dan memberikan jalan kepada kami Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Amin. Mudahkan kami dalam mencikapi kehidupan kami di dunia ini, Ya Allah Amin. Agar kami senantiasa ada di jalan-Mu yang benar, Ya Allah Amin. Ya Allah, hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan Amin. La ilaha illallah muhammadu rasulullah Rabbana atina fid dunia ya khasanah Wafil akhirati khasanah Wakti nada banar Walhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillah Pemirsa TV yang berbahagia di manapun anda berada Demikianlah acara Bekel Hati pada pagi hari ini Dan kami mohon maaf Untuk telepon yang belum sempat terjawab Sekali lagi Melalui acara ini kami sama-sama mengajak Rek sekali kaitannya Antara kesehatan Dengan amal perbuatan kita Untuk itu marilah sama-sama kita jaga hati dan jaga sikap dan juga jaga perbuatan kita. Saya Bayu Akhram mohon pamit. Outline topik pelidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kaya yang miskin yang senang yang susah sembahlah Allah. Yang kaya